Brobil Falak, Laut Brobinas, Kulo Lawahat, masing-masing tiga kali. Itu tameng perlindungan dari sehir-sehir. Ya, sore sebelum tenggelam matahari atau menjelang tenggelam matahari, menjelang maghrib, baca bacaan yang sama. Ha? Mau tidur, menengadahkan kedua telapak tangan, baca ayat kursi, tiup-tiup tiga kali ke telapak kedua telapak tangan, terus usapkan ke seluruh badan, baca keluar beberapa tiup falak, tiup-tiup tiga kali, usapkan lagi, wahakah? keluar allahat, baca. Kalau terpandu binas tidur makan kol terlindung mendapatkan tameng perlindungan dari seher seher itu terlalu banyak senjata dan amunisi yang berlimpah diberikan oleh sunnah nabi oleh ajaran nabi untuk kita mendapatkan dari Allah perlindungan. Dari segala seher-seher itu Dari segala ta'ud Ya Dari segala setan-setan itu Hei ya Lalu Apa lagi yang kamu takuti? Sudah tidak ada lagi Kamu merasa Kok ada Rasanya Tidak enak Kok ada yang berdiri-berdiri Dari Ya, apa Bulu kuduk ini nah, Ada apa ini? Ada yang mendekat rupanya ini Baca ayat kursi Supaya dia menjauh ha? Jadi Tidak ada alasan untuk kamu takut Kalau kamu merasa uh, Ada sesuatu yang mendekat Terus kamu lari oh, Itu kebetulan memang Itu yang bagus Yang dimaukan oleh si setan itu Ya itulah Ha? Jadi Jangan tambah lari kamu Tambah dikuntiti di kamu Terus Dipermainkan Sebab kata Ibnu Abbas anhuma, Sungguh Mereka para jin itu Lebih takut kepada kamu Daripada takutnya mereka dari eh, Daripada takutnya kamu dari Mereka Para jin itu lebih takut dari kamu Ya daripada takutnya kamu dari mereka lah karena jin itu penakut jadi sering membikin apa tindakan-tindakan nyoba-nyoba gitu ternyata orangnya si manusia ini penakut iya tambah dibikin main nah. coba kalau dia menggeretak begitu dan memang kebiasaan di antara manusia juga gitu Penakut itu biasanya apa? Suka menggeretak. Nah, iya. Padahal penakut, ha, suaranya besar. Eh, iya. Begitu dicoba tunggang langgang curus seribu, ha. Nah, demikian pula para jenjen -jen itu, mereka penakut, takut dari manusia. Sehingga mereka membuat gertakan-gertakan Tindakan-tindakan yang kiranya Bikin down mental kita Maka kita akhirnya lari orang yang gak ngerti ya, tambah dipermainkan Jadi jangan takut Kalau digertak itu Ya Ya, lawan Dengan bacaan-bacaan Ya dengan bacaan kadang-kadang mungkin karena sudah mentalnya kecil belum terlatih baru digertak mau baca ayat kursi allah allah allah allah allah allah gak bisa jalan sudah kamu baca di hati saja sampai lesanmu itu akhirnya bisa membacanya kekuatan itu harus kamu bangun jangan lari terus kekuatan kamu bangun di hati baca terus baca ayat e kursi baca kulaudubrobbilfalah kulaudubrobbinas di hati sampai akhirnya lisanmu bisa membacanya begitu jadi itu cuman perlu latihan Men, apa, latihan kuat Menghadapi segala itu tadi Ya nah. Tapi gak perlu kamu nantang-nantang Gitu Kalau dihadapi Jangan lari Nah ya. Pernah so, diriwayatkan oleh Al-imam al-lalikai rahimahullah Di dalam syarah usul Atiqad ahli sunnah wal jamaah Seorang sahabi Nah, buang air Biasa kalau dulu karena memang tidak ada WC Jadi kalau buang air ya ke Sahra ke, ah, Menjauh dari pandangan orang di padang pasir Ketika sudah dia dalam keadaan posisi akan buang air Muncul Makhluk yang bersiul, apa bertaring, yang mukanya begitu mengerikan, sambil si makhluk ini bilang kepada sahabat Nabi itu, hal tak aja Bunamini, apakah engkau heran dengan penampilanku ini? melihat begitu ditempeleng itu tadi makhluk ceprot sambil ngomong hal tak jabun namun katanya apakah engkau juga heran dari tingkah lakuku? langsung hilang jadi begitu kalau hati itu sudah utuh ketauhidannya tauhidul khawf sudah utuh sehingga dikertak ya. Uh, jalan Begitu uh? Uh, Jadi uh, Kita tidak boleh menjadi ciut hati Dengan uh, Iklan besar-besaran Takhwif Ya uh, Upaya menakuti uh, kaum muslimin Dari uh, Supaya takut dari para Setan-setan takut dari para ta'ud, takut dari para dedemit. Hata semua adalah propaganda syirik untuk menumbuhkan rasa syirik di hati kaum muslimin, merusakkan ta'ud mereka, sehingga mereka hatinya dipenuhi dengan bayangan-bayangan ketakutan dari para setan itu yang sesungguhnya inna syaitan kana da'ifah kata Allah sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah ya au mayidin atau takut dari mayid takut dari kuburan kuburan angker katanya kuburan keramat. Hati-hati. kualat kamu kalau apa? lari-lari e, di depan kuburan keramat itu. Jangan lari, jalannya yang sopan, yang menunduk-nunduk begitu. Sambil ngomong amit-amit Yai gitu. Ha. Fahada semua merusakkan tauhid menumbuhkan jiwa syirik, ya tidak ada yang perlu ditakuti dari mayit ya dari kuburan hanya saja kita dituntunkan untuk beradab sopan santun kalau itu kuburan muslimin kita mengucapkan assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal mu'minat Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin, kaum mukminat. Kita mem kita memohon kepada Allah untuk memberikan pemaafan kepada kami dan kepada kalian semua. Dan kita semua akan menyusul kalian. Hah, memasuki kuburan dituntunkan untuk menutup aurat kuburan muslimin, ya, menutup aurat dan melepaskan alas alas kaki. Ini tuntunan-tuntunan sunnah untuk jangan duduk di atas. Eh, kuburan atau di atas pusara itu haram. Yang demikian untuk jangan melangkahi kuburan-kuburan. Ya. Ha. Dan berbagai tuntunan-tuntunan kesopanan di dalam memasuki tanah perkuburan itu. Kemudian berdoa kepada Allah minta kepada Allah untuk merahmati penghuni Kubur itu Jadi tidak ada sesuatu yang ditakuti hah Justru mereka mengharapkan dari kita Mereka yang di dalam kubur itu mengharapkan dari kita Doa Orang yang di dalam kubur itu diterangkan ha? Oleh Nabi SAW itu bagaikan orang yang di dalam sel penjara Itu senang orang yang di sel penjara itu Kalau dikunjungi Terhibur Atau Dapat surat dari keluarganya Masya Allah Dapat kiriman doa Itu Orang yang di dalam kubur itu senang sekali Dikunjungi Terus didoakan kepada Allah bagi mereka Masya Allah senang sekali dengan kunjungan tersebut Nah terhibur Nah itu kebutuhan mereka Jadi bukan ditakuti tapi justru kita mendoakan mereka Agar Allah merahmati mereka Ya Apalagi orang tua Akan terangkat derajatnya ketika Anaknya mendoakan Kebaikan bagi dia Dia terangkat lagi, terangkat lagi, terangkat lagi Terus begitu Derajatnya dan akan sangat bersyukur kepada anaknya yang berbakti kepada orang tuanya setelah wafatnya orang tua itu dengan doa ini tadi ya. Nah, maka tidak ada alasan untuk takut kepada mayit Aw gaib atau takut dari perkara yang gaib yang tidak terlihat tidak terjangkau oleh panca indera ya menjinin atau insin takut dari jin takut dari manusia ha? takut dari wali Ha, bicarakan tentang dengan wali. Ya. Shh, jangan apa? Bicara kayak gitu nanti kualat. Kenapa kualat? Iya soalnya wali itu mengerti walaupun kita bicara di Jogja sini. Walinya ada di apa? Ciganjur sana, itu ngerti, buat hati-hati. Kualat nanti. Oh. Nah. Allah musta'an Ketakutan yang demikian inilah Sesungguhnya merusakkan tawheed Subhanallah Memang syirik itu Mengakibatkan mental penakut Pembebek Mengakibatkan mental-mental yang rusak dan rendah Akibat syirik itu Takut ini takut itu oh, banyak yang ditakuti. Hidup rasanya selebar daun kelor, dunia selebar daun kelor sehingga seperti ular. Ya iya kan, ular itu menganggap dunia ya selebar daun itu. Ya Allah, Hah? dunia ini demikian luas kok dibikin sempit dengan bayangan ketakutan ini dan itu karena apa? karena syirik dan khurafat. Ya. Maka umat ini kenapa kok menjadi umat penakut? Umat pengecut. Hah? Digertak sedikit saja sudah tunggang langgang. Ya Allah. Sebabnya karena otaknya penuh dengan Berita-berita kurofat -berita penuh dengan keyakinan-keyakinan syirik itu tadi, ya orang mau ke sampit, wah itu hati-hati itu, itu daya itu kalau sudah uh, mulai itu, uh, apanya itu namanya paradokunnya itu sudah mengomandukan perang wah itu tidak mampu itu diatasi polisi saja nembak itu uh, pelurunya itu jalan-jalan kemana-mana itu gak bisa ini dan aduh, aduh aduh akhirnya belum menghadapi sudah lari dulu nah yang menceritakan kehebatan daya ini berkepentingan untuk orang ini lari. Karena apa? Punya kekayaan tanah, mobil dan sebagainya. Karena takut jual murah-murah runtuh. -murah. Nah, nah, ini para penipu. Kenapa para penipu ini bisa beroperasi dengan gampangnya seperti itu? Karena Umatnya sudah dijejeli dengan syirik dan khurafat. Coba muahed ditakut-takuti gitu Apa? Dayaknya itu Apa? Oh, dukunnya hebat-hebat itu Ya, saya mau nyoba sini Apa iya? Dukun akan bisa menang sama ayat kursi? Ya enggak mungkin Wah gitu kalau buahin Apa iya Dukun akan bisa menang Melawan Klaudurabil Falak Wah ini ayat Allah firman Allah masa kalah sama ha, Para Dedemit-dedemit de itu Yang gak mungkin Bisa kalah Hil yang mustahil itu ha? Jadi Mustahil yang berlipat ganda gitu loh ha? Gak mungkin Sudah Ayat-ayat Allah akan bisa dikalahkan oleh setan itu nggak mungkin mantep karena apa bersih dari Qurrofat Qurrofat itu cerita-cerita bohong ya bersih dari syirik-syirik ha? sehingga setannya dan para dukunnya yang lari ya dari muahid itu Para dukun yang lari, begitu. Nah, maka dikatakan di sini eh, dilarang kita takut dari manusia, dari jin, ha, takut untuk ditimpa oleh berbagai kengerian. Wahdahul waqil yau min abadil kubur dan inilah yang terjadi pada hari ini dari para penyembah kuburan-kuburan itu riba abdil aktor di berbagai negeri yahuwuna mereka takut dari berbagai makhluk itu tadi wajahuwuna biaah ahlat tauhid dan mereka menakut-nakuti dengan itu ahli tauhid. Ha? Maka fahal khaufun fi tauhid. Ketakutan yang demikian ini takut dari setan-setan, uh, takut dari kuburan dan sebagainya itu adalah perbuatan yang menafikan, merusakkan, menghancurkan tauhid. Ha? Iya. At-thani takut yang model kedua ayat rukal insa ma yajibu alaihi yaitu ketika seorang manusia meninggalkan apa yang diwajibkan atasnya dari agama kenapa meninggalkan kewajiban agama khaufan min ba'dinnas karena takut dari sebagian orang takut atasan atau takut bawahan ya Fa Fahadamuharramun Yang demikian ini haram Wawasyirkun asgar Dan ini adalah perbuatan syirik asgar Ya Itu tadi yang saya bilang Hizbiyah Itu termasuk syirik Dengan hizbiyah Orang akhirnya meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah demi hizibnya. Ya. Orang akhirnya dengan sebab hizbiyah melanggar perkara yang haram dengan sebab hizbiyah. Melanggar kehormatan orang lain dengan membikin omongan-omongan dusta tentang orang lain dan semua itu sesungguhnya dusta ketika ditanyakan dari mana kamu beritanya demikian ya yang penting dari guru kami lah gurumu dari mana beritanya ya itu sudah kita yakini beliau pasti mempunyai sumber-sumber yang terpercaya ha Perhitungannya kalau ahlul hadis mengatakan Bisa saja ha? Ada sumber yang terpercaya Bagi si fulan Tapi tidak terpercaya bagi si alan, Kan gitu Oleh karena itu Kalau orang uh, Menceritakan suatu berita Hadatani Fulanun Fiqatun telah menceritakan kepadaku si Fulan Adalah si Fulan itu orang kepercayaan Si Kotun Endi orang kepercayaan bagiku Tapi tidak disebutkan namanya Ini riwayat yang do'ifah Lemah iya itu kepercayaan bagi dia Tetapi belum tentu kepercayaan bagi yang lainnya Nah makam apalagi menebarkan berita yang jelek demi hisbiah haa demi kelompok untuk menyudutkan yang lainnya sesama muslimin tanpa mempunyai hujjah tanpa mempunyai dalil sehingga melanggar yang haram haa yaitu melanggar kehormatan sesama kaum muslimin ya tanpa mempunyai kejelasan dan kepastian ilmiah itu jelas adalah perbuatan ha, syirik asgar karena dia melakukan itu semua dalam rangka takut dari manusia ya sehingga melakukan yang haram. Fa hadza muharram wa huwa syirkun minhu yang harus dijauhi daripadanya. Jangan kamu dekat-dekat sama si fulan. Tanya kenapa? Sudahlah itu e, kamu percaya saja sama ustaz-ustaz kami. Yang penting kamu jangan dekat-dekat sama dia ha. Tidak ada dalil dalam agama itu Yang penting Yang penting itu tidak ada Dalil itu Alkitab wa sunnah ha? Perkara al-walak wal-barak itu Alkitab wa sunnah Al-walak loyalitas Kecintaan Al-barak antipati Pemutusan hubungan Itu Alkitab Usulna dan itu adalah usul. Ya, kalau itu tidak dibangun di atas dalil maka al-wala al-baro itu namanya hizbeyya. Ya, memutuskan hubungan dengan sesama muslimin harus dengan dalil. Sebab apa? Sebab hukum asalnya melakukan hubungan, memutuskan hubungan dengan muslimin ada apa hukum asalnya? haram Iya maka untuk berubah dari ketentuan haram ini yang ketentuan haram ini dibangun di atas dalil yang jelas yang qothi ya wala tadabaru ha wala Rasulullah menyatakan jangan kalian saling membelakangi jangan kalian saling menjauhkan diri jadi hukumnya jelas haram Memutuskan hubungan dengan sesama muslimin Iya eh, Maka untuk berubah menjadi wajib memutuskan hubungan dengan se seorang muslim Itu harus pula dengan dalil yang kata'i yang jelas ha? Ya dia tidak boleh engkau dekat-dekat dengannya Karena dia itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang sesat Kesesatannya itu ialah ini, ini, ini, ini ini Jelas Ha? Haa Maka dengan kepastian itu Kesesatannya itu ini, ini, ini Dari mana saksinya? Dari bulan, bulan, bulan Ha? Dari tulisan dia di halaman sekian uh, Dalam Dalam uh, Pernyataan yang ber berbunyi begini dan begitu dan sebagainya. Itu harus jelas. Yang diistilahkan di dalam uh, kaidah ahli sunnah apa? At-tahdir. Memperingatkan kaum muslimin untuk jangan mendekati si fulan. Atau memperingatkan kaum muslimin dari bahaya pemahaman sesat si Ha? Maka berarti Yang dari semula Sebagai perkara yang haram Untuk memutuskan hubungan dengan Seorang muslim Menjadi wajib Berubah dari haram kepada wajib Itu tadi harus Dengan Dengan dalil-dalil Yang kata'i kalau tidak dengan dalil-dalil yang koti, itulah hizbiah namanya, yaitu melanggar perkara yang haram dan dikesankan seolah-olah wajib tanpa dalil, ya, apalagi cuma dengan gosip, ha? Apalagi cuma dengan uh, berita ibu-ibu PKK -ibu atau apa Ya Allah Masa kayak gitu Dalil yang kot'i yang melarang memutuskan hubungan dengan sama muslimin Mau dikalahkan dengan gosip-gosip kelas begituan Ya Allah Nah ini betapa rusaknya pikiran-pikiran Hizbiyah tersebut dan itu termasuk daripada perbuatan syirik asghar kemudian athal as itu al khaufu ath-thabii takut yang sifatnya tabii takut dari api karena takut terbakar takut tenggelam di air wa wal min aduwin takut dari musuh Takut dari maling, maka rumahnya dikunci, ya. Takut aw uh, sebein atau dari binatang buas takut dari ular, aw khairi dalik dan yang semisal itu. Fadalah Yudam Musahebo yang demikian tidak dicela pelakunya, karena apa? Ketika dia takut dari musuh siap-siap dengan senjata ha, untuk menghadapi musuh. Jadi bukan takut dari musuh terus membuat sesajian untuk musuh. <laughs> ah itu tidak tidak wajar itu. Nah, itu yang yang syirik tadi. Tapi takut dari musuh yang tabii, yang tobi, yang merupakan fitrah manusia ialah siap-siap menghadapinya. Takut dari hewan dari binatang buas ya siap-siap untuk menghadapi kemungkinan itu. Nah itu namanya Tobi, dan itu tidak dicela. Memang fitrahnya manusia ialah uh, menghindar dari yang bahaya terhadap dirinya. Ya, enam. Ilahuna ada pertanyaan? Kata penanya. Ustadz Ana pernah mendengar hadis Riyadir Midi Rasulullah pernah menjalin pernah menjalin rambutnya 4 bagian ketika perang apa yang dimaksud dengan hadis ini dikucir atau dikelabang Wallahualam saya belum membaca hadis ini insyaallah nanti kalau sudah membaca dan menelitinya ya akan dijawab bi'aunillah kemudian pertanyaan berikutnya apakah boleh laki-laki yang berambut panjang mengucir rambutnya dan mengkepang tidak boleh karena yang demikian ini ada unsur tasyabbu ya. tasyabbu bil musyrikin Menyerupai kaum musyrikin Itu mengkepang rambutnya Atau mengkuncir rambutnya Juga tasyabuh bin nisa Pria-pria menyerupai Perempuan Dan itu haram hukumnya ya. Apakah sama mahrum dan muhrim? Istri apakah termasuk mahrum? mahram itu ialah orang yang haram untuk menikah dengannya. Seperti antara bapak dengan anak putrinya. Ataukah saudara kandung. pria wanita dalam status sebagai saudara kandung atau saudara tiri. Ini haram menikah itu namanya mahram kalau muhrim orang yang berpakaian ehram dari miqat menuju ke ke Ka'bah, masuk ke mekah itu muhrim orang yang berpakaian ehram nah ha? Jadi kalau perkara eh, haramnya eh, Haram menikah antara hubungan orang dengan pria eh, dan wanita itu Ialah istilahnya mahrum bukan muhrim Mahrom ya, Disebutkan adanya mahrum itu eh, di dalam surat An-Nisa kalau gak salah ayat ke sebelas apa? tentang rincian siapa-siapa yang haram kita nikahi mulai dari ibu dan selanjutnya dan selanjutnya sampai keponakan nah, itu semua istri apakah termasuk mahrum? ya enggak namanya istri ya bukan mahrum buktinya anda nikahi ya kan? Jadi bukan termasuk mahram kalau istri, ha? istri ya istri bukan mahram, begitu. Maka wanita itu boleh bermusafir bila didampingi mahram atau didampingi suami. Sebab suami itu bukan mahram, ha? ya kedudukannya ya suami, begitu. <tuh> ada penanya apakah berdakwah dengan cerita-cerita khurofa diperbolehkan seperti banyak dijumpai pada kalangan Torekot Sufiya iya karena memang Torekot Sufiya itu adalah sebagai bentuk pengamalan bid'ah, ah, maka dalil yang mereka pakai ialah cerita-cerita khurofat cerita-cerita khurofat -cerita khurofat itu artinya bohong ya sebab kalau gak membawa cerita khurofat gak laku torekot-torekot Sufia itu tambah banyak cerita-cerita khurofatnya -cerita tambah laku pasarannya tambah kenceng ya dan yang akan mengkonsumsi cerita-cerita tarekat sufiya itu adalah orang-orang jahil yang jauh dari ilmu itu kena itu. Ha? Naam. Sebab memang beragama tanpa ilmu itu akan dirasuki dengan khurafat. Maka tarekat sufiya ini adalah salah satu bentuk pengamalan bid'ah untuk menjauhkan umat dari ilmu sebab dengan cara menjauhkan umat dari ilmu maka mereka akan dengan mudah untuk mempermainkan umat ha? dengan amalan-amalan yang dimaukan oleh hawa nafsu mereka nah ha? Iya, kata penanya bagaimana pendapat Ustaz tentang hujatan orang kafir yang mengatakan Rasulullah SAW belum selamat karena uh, pengikutnya masih uh, masih sering mengucapkan sholawat. Ya orang kafir goblok memang. Uh, Pantes kalau mengatakan demikian Ya Solawat itu pengertiannya apa Ya Dan Apakah dengan solawat itu Berarti Yang disolawati tidak selamat Ah itu Mestinya harus dipelajari dulu Kalau cara yang benar Sebelum ngomong itu Pelajari dulu sholawat itu apa pengertiannya sholawat itu salah satu daripada amalan ibadah ya yang di situ dituntunkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk kita sholawat mensolawati rasul ha? ya ayuhallatina amanu Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayu amanu Sallu alaihi wa sallimu Taslimah Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Mensolawati nabi Allah Mensolawati nabi Ya Dan para malaikatnya Mensolawati Nabi Ya Wahai orang-orang yang beriman Salawatlah kamu Terhadap Nabi itu Dan mengucapkan salam Salawat dan salam Hah? Salawat dan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa itu Ialah doa Allahumma salli alaihi wa sallimu taslim, taslima Ya Allah Berilah kepada Nabi kami Kedudukan Yang tinggi Itu salawat Dan berikanlah kepadanya kesejahteraan Ha cara Allah memuliakan nabinya ialah dengan memerintahkan kita untuk mensolawati dan mengucapkan salam kepadanya ya karena itu Allah mencontohkan kepada kita bahwa dirinya mensolawati nabi salawat Allah kepada nabi yaitu Allah memuji dan menyanjung Nabi, menyebut Nabi dengan penuh kemuliaan di hadapan para malaikatnya itu cara solawat Allah. Itu diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad. Ya, menyanjung Nabinya, menyebut kemuliaan Nabinya. Cara ya, solawatnya para malaikat Allah. Ha, Itu para malaikat Allah mendoakan kepada Allah rahmat dan makfirah bagi nabinya Rahmat Allah bagi nabinya dan makfirah ampunan Allah bagi nabinya Ampunan itu apa? Di dalam Islam Sampaikan kepada si kafir itu Ya kafir, tahukah engkau ampunan dalam Islam itu? Ampunan Allah dalam Islam itu Fungsinya Pertama, kalau orang itu Berdosa Dihapuskan dosa-dosanya dengan ampunan itu Itu maghfirah Maghfirah Allah Fungsi kedua, ampunan Allah itu Kalau orang itu telah Diampuni dosanya Maka Maka Doa pengampunan itu Maknanya ialah mengangkat derajatnya Karena sudah tidak ada dosanya Begitu pengertiannya Jadi bukan kemudian Kalau siapa yang didoakan itu berarti celaka Atau sesat ha Ya Untung yang ketemu kamu itu kafir goblok Jadi uh, Kamu bisa untuk membantahnya hmm. Kalau kafir yang ada ilmu Larilah kamu daripadanya Seperti larinya orang yang melihat singa di hutan belantara Ya Hmm -mm. Apakah sunnah solat lail dengan empat rakaat, empat rakaat dan tiga rakaat? Ya, sunnah dan itu memang diberitakan oleh uh, Aisyah Radhiallahu Anha tentang perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu disebutkan di dalam Bukhari, Sahih Bukhari dan Muslim, ya? Apakah makna iman jika berdiri sendiri sudah termasuk Islam ataukah bagaimana Pengertian iman dan Islam jika berdiri bersamaan Sudah dijelaskan pengertian iman bila disebutkan dengan sendiri atau pengertian Islam bila disebutkan sendiri Di satu ayat, satu hadis disebutkan iman Atau disebutkan Islam Tanpa menyebutkan uh, pasangan antara iman dan Islam Maka iman atau Islam itu sinonim Pengertiannya sama Iman ialah Islam, Islam ialah iman tetapi kalau iman disebutkan bergandengan dengan Islam, ha, Maka baik dalam satu hadis ataupun dalam satu ayat, iman mempunyai pengertian sendiri, Islam mempunyai pengertian sendiri. Sebagaimana dalam perkara hadis, hadis Jibril yang menyebutkan tiga perkara iman apa? Islam, iman, dan Eh, sana itu pengertian Sendiri-sendiri Masing-masingnya Ya Maka uh, Kita dapati di dalam Al-Quran Adanya uh, Adanya ayat Yang menyebutkan Islam secara Tersendiri Seperti Eee uh, Wala tamutunna illa wa muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Maksudnya apa? Ya, mukmin juga. Pengertiannya sama, muslim mukmin. Ha? Ha. Dan apa? Ketika Allah menyebutkan mukminin, maksudnya ya muslimin juga. Pengertiannya sama tapi kalau disebutkan bergandengan seperti Allah menyatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna di sini sebutkan uh, iman dan islam dalam satu ayat maka pengertiannya ialah orang-orang a'rab orang-orang arab gunung mengatakan kami beriman katakan hai hey muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katakan kalian belum beriman walakin qulu aslamna tetapi ndaknya kalian mengatakan kami telah berislam. Nah, di ayat ini jelas beda pengertian iman dan Islam karena disebutkan bareng.